Eh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min sururi ampusina wa min sayati amalina mayyahdihillahu falamudillalah wama yudlil falahadiyalah asyadullahi ilahillallah wahdahu la syarikala wa asyadu anna muhammadan nabduhu wa rasuluh salallahu alaihi wasallam wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahimakumullah jemaah kita lanjutkan. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk uh, kitab Asy'am sampai adab-adab puasa -adab Siam ya terakhirnya. Adab-adab Asia mulai dari makan sahur. Kemudian menahan dari ucapan kotor, ucapan yang sia-sia, kemudian uh, dermawan, menyegerakan berbuka berbuka dengan yang mudah bagi dia kemudian berdoa ketika berbuka tapi itu ada adab kemudian yang berikutnya adalah mayubahul shaim apa saja yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa perkara yang dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa yang pertama adalah guslu litabarud adalah mandi untuk kesegaran mandi untuk kesegaran atau mandi untuk uh, segar, sebagaimana dalam hadis dari Abu Bakar ibn Abdul Rahman al-Bagdi, as Sallallahu Alaihi Wasallam katakan Rasulullah Sallam bil Arji, ya subha la Rasihal mauhu sa'in min al atashi au min al harri. Sungguh saya telah melihat Rasulullah Sallam uh, bil Arji artinya dalam uh, dengan apa uh, begitu Rasulullah Sallam merat, yasu bualar rosihi beliau menuangkan air di atas kepalanya wahwah saim, sementara beliau dalam keadaan berpuasa. bil Arj itu satu desa ya, satu desa yang dekat dengan Kota Madinah. Beliau yasbu al-ra'si si ma beliau menuangkan air di atas kepalanya wahwa sha'im so sementara beliau berpuasa. Minal atsī disebabkan karena kehausan atau minal harri karena kepanasan. Dan itu biasa untuk orang Arab. Jadi di Masjidil Haram maupun yang di mana mereka selalu apa menuangkan air di atas kepalanya. Ketika dalam kondisi panas misalnya panas 50 derajat atau 55 derajat yang biasanya pada bulan Ramadan Karena bulan Ramadan memang bulan yang rata-rata suhu darah di Mekah dan Madinah Di bulan Ramadan itu hampir 40 ke atas 40 ke atas Saya mencapai, saya kesana mencapai 50 derajat yang kedua, almat mato walistinsat mengairi mubalagoh. Termasuk yang dibolehkan adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, mengairi mubalagoh, tapi tidak berlebih-lebihan. Artinya, kumur-kumur jangan ber. Kalau biasanya sebelum puasa itu adalah kita menyedot air sekuat kuatnya. Untuk orang yang berpuasa adalah apa? Tidak, tidak sampai berlebih-lebihan menyedot. Sebagaimana sebutkan dalam hadis dari Lakith bin Sabra, khalqalar rasulullah saw bali Palestin sakir lanta kunasaiman. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam menghirup air, memasukkan air ke dalam hidung kecuali dalam kondisi berpuasa. Termasuk perkara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa adalah lahijama. hijama. Hijam artinya berbekam. Nah, berbekam berdasarkan hadis Ibn Abbas, istajama Nabi saw bahwa saim nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam sementara beliau dalam kondisi berpuasa. Tapi kalau berbekam itu khawatir dia bertambah lemah, maka tidak dibolehkan, termasuk dimakruhkan berbekam ketika dia apa namanya? takut pada dirinya itu dia akan bertambah lemah. Yang keempat termasuk yang dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa adalah qubula wal mubasyarah. Qubla artinya mencium. Wal mubasyarah artinya muqaddimatul jima. Muqaddima artinya pembuka sebelum melakukan hubungan suami istri. Liman qadara ala ala dabti nafsihi. Bagi orang yang bisa menahan nafsunya. Tentunya mencium melakukan uh, apa namanya selainya muqaddima. Nah, tapi dia harus bisa menahan nafsunya. Jadi ini juga termasuk perkara yang di, dibolehkan ketika sedang berpuasa. Jadi sebagaimana Nabi uh, Isa sama berkata karena Nabi Sallam yukab balu wa yubasiru wa huwasaim. Nabi Sallam pernah mencium istrinya, mencium Ahisa maksudnya wa yubasiru wa huwasaim dan melakukan mukadima pembuka sebelum melakukan hubungan suami istri. Wahwaso ayam sementara belia berpuasa. Wakan amblakakum diirbeh dan saya lebih mampu menahan syahwat. Yang kelima termasuk perkara yang dibolehkan adalah yusbihah junuban di pagi hari dalam kondisi junub. Artinya malam hari melakukan hubungan suami istri bangun bangun pagi itu sudah dalam kondisi junub itu boleh, enggak ada masalah. Jangankan pagi hari misalnya habis solat subuh tidur mimpi basah itu pun juga adalah apa nggak ada masalah itu boleh artinya tetap dia berpuasa siang hari tidur siang misalnya mimpi basah ya sudah nggak apa-apa teruskan puasanya kemudian yang keenam termasuk puah yang dibolehkan ketika sedang berpuasa adalah luisol ilas sahar menyambung puasa sampai sahur menyambung puasa sampai sahur walaupun nanti di sini para ulama menyatakan dalam Sah melalui salat itu termasuk puasa yang makruh. Dia mengatakan itu makruh, tapi di sini boleh menyambung puasa sampai sahur. Tapi yang sunnah itu adalah begini, maksudnya apa namanya? Habis berbuka, begitu sudah minum air putih atau kurma, habis itu dia berpuasa lagi sampai sahur. Artinya dia tidak lagi makan sampai sahur. Tapi kalau dia dari Sahur ke sahur Nah itu yang e, Dari sahur ke sahur Itu yang dimakruhkan dalam berpuasa Yang ketujuh Termasuk perkara yang dibolehkan Yang ketujuh adalah siwak Waktib bersiwak Waktib memakai minyak wangi Wal Adhan memakai e, Minyak Minyak rambut Wal kuhul memakai kuhul Celak walqutrah dan memakai apa namanya tetes obat tetes walqutrah obat tetes tetes telinga tetes hidung tetes mata itu dibolehkan selama tidak begitu tetes telinga ya langsung dikeluarkan jangan sampai dibiarkan tetes telinga karena dia tembus ke tenggorokan tetes hidung ya di hidung saja jangan sampai di hidung kemudian masuk sampai ke tenggorokan Demikian juga tetes mata Jangan sampai ke tenggorokan Walhukna juga termasuk dibolehkan adalah Lhukna, hukna itu infus. Jadi apakah infusnya itu adalah Untuk menambah cairan Di dalam tubuhnya Maka itu boleh Untuk orang yang berpuasa Kalau menambah cairan itu dibolehkan Bukan termasuk pembatal. Yang tidak boleh itu adalah apa Kalau infus itu Di dalamnya ada nutrisi makanan kalau di dalamnya ada nutrisi makanan Maka itu tidak tidak boleh Tapi kalau untuk obat Tidak ada masalah Untuk obat itu dibolehkan Misalnya untuk tadi Orang yang e, menambah cairan ini. Kenapa? Karena hukum asalnya itu adalah boleh Sebagaimana disebutkan Wala slu fi hibati hati lasya Wal baratul asliyah. Walau kanat mimma yahrum ala sa'im Sandainya itu diharamkan Tentunya apa? Labai ya Nuhullah Warasulu pasti Allah dan Rasulnya akan menjelaskan. Wah makanya Rob bukan nasia, tidak mungkin Rob kalian itu lupa. Ini termasuk perkara. Termasuk juga yang kedelapan yang dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa itu adalah apa? Saya tambahkan berenang. Nah, berenang termasuk eh, termasuk apa? Di dibolehkan. Ya, Tapi jangan pakai istilah pepatah orang Indonesia menyelam sambil minum air nah, itu tidak ada tidak berlaku di di siang hari bulan Ramadan tapi di luar itu maka boleh silahkan anda menyelam minum air kalau di luar Ramadan termasuk juga yang dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa yaitu adalah apa e, Apa saja yang dipakai untuk obat-obat luar obat-obatan luar itu dibolehkan pakai balsam, koyo. Salon pas apa namanya e, segala macam obat luar minyak kayu putih minyak telon minyak e, apa minyak lawang apalagi yang semisalnya lah hand body apa yang segala macam obat-obat luar itu adalah di dibolehkan. Teh yang berikutnya adalah puasa sunnah apa saja puasa puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah, yang pertama adalah Sita min syawal, adalah 6 hari di bulan syawal. Berdasarkan hadis dari Abi Ayub Palansari, Ana Rasulullah s.a.w. Kala man sama Ramadana, Siapa yang berpuasa Ramadana, Suma bahwa Sita min syawal, Kemudian diiringi 6 hari di bulan syawal, Kana so, kasyamid dahar. Seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun, kenapa di... 30 hari di bulan Ramadan itu dikali 10, 300. 6 hari di bulan syawal dikalikan 10 jadi 60. Jadi 360. Berarti seolah-olah dia uh, puasa Ramadan dengan 6 hari. Seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Yang kedua dan ketiga termasuk perkara yang puasa yang disunnahkan. Adalah yawmu arofa di gairil hajj. Puasa arofa bagi yang tidak sedang haji. Bagi yang tidak haji Itu disunahkan puasa Arafah Dan puasa asyura Asura uh, Wayaumun Qoblahu Puasa asyura artinya puasa Sepuluh Muharram Wayaumun Qoblahu dan sehari sebelumnya Maksudnya apa? Tanggal Sembilan, sepuluh Para ulama yang lain Mengatakan tanggal sembilan, sepuluh Sebelas Artinya kalau dia Ya Artinya yang yang utama itu adalah 9.10 Atau kalau enggak 10.11 Atau tanggal 10 saja Jadi ada tiga kemungkinan Anda bisa berpuasa Yaitu tanggal 9 dan 10 Atau tanggal 10 dan 11 Atau tanggal 10 saja Kenapa? Karena keutamaan dari puasa Arafah ini yukafiruasana al-mal diawal bakiyah, itu menghapuskan dosa-dosa yang setahun yang lalu dan walbakiyah dan setahun yang akan datang. Sementara puasa Ashura itu adalah yukafiruasana al-mal hanya menghapuskan dosa-dosa itu setahun yang lalu. Kemudian puasa sunnah yang keempat adalah siamu aksaril muharram, adalah memperbanyak puasa di bulan muharram yang keempat memperbanyak puasa di bulan Muharram. Di sini paling banyaknya itu adalah yang jelas tidak satu bulan penuh, iya kan? Ya paling banyak itu adalah 15 hari. Itu sudah banyak. 15 hari itu 15 hari berpuasa di bulan Muharram itu sudah banyak. Kenapa? Karena itu sudah melebihi sama dengan puasa Daud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan tidak boleh kita lebih dari puasa Daud. Jadi itu adalah, bang, uh, sebagaimana Rasulullah Sallam bersabda, "Afdulusya'ib pada Ramadhan, syahrulail mu muharram. Seutama utamanya puasa setelah Ramadan adalah bulan uh, Muharram. Wa'afdul salati pada Fariqoh salatul Ied. Dan seutama utama solat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Puasa sunnah yang kelima adalah syamu aqtaris Sha'ban, memperbanyak puasa di bulan Sha'ban. Saban ini juga memperbanyak puasa di bulan Saban itu juga uh, termasuk adalah sunnah Kemudian yang keenam, alisnin wal khamis, memperbanyak puasa di bulan uh, di hari Senin dan Kamis. Di hari Senin dan Kamis. Berdasarkan dalil dari Usama bin Zaid qal inannabiyallahi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Allah Subhanahu wa taala kana yasumu yaumal isnin wal khamis. Rasulullah S.A.W senantiasa berpuasa di Senin dan Kamis. Wasuilantalik dan beliau ditanya puasa Senin-Kamis itu, pakal Nabi S.A.W menjawab, inna amal al Sesungguhnya amalan hamba-hamba itu tu roduyau malik Senin-Wal Kamis akan diperlihatkan itu pada hari Senin dan Kamis. Kemudian yang ketujuh termasuk puasa sunnah yang ketujuh adalah salah satu ayat Min syahar, atau dikenal dengan ayamul bid Atau dikenal dengan ayamu al bid Yaitu berpuasa tiga hari setiap bulan Dan itu sunnahnya adalah ayamul bid Ayamul bid itu bid Artinya ketika bulan itu terang benderang Yaitu tanggal 13, 14 dan 15 Itu adalah Sebenarnya yang ketujuh ini Tiga hari dalam sebulan itu boleh anda memilih Mau tanggal 1, 2 dan 3 Atau 2, 3, 4 3, 4, 5 Atau 6, 7, 8 8, 9, 10 Atau 11, 12, 13 Atau 17, 18, 19 Silakan anda memilih Silakan anda memilih tiga hari Tapi yang lebih utama adalah Tiga hari yaitu tanggal 13, 14, 5, 15 Oke Kalau ini dilakukan setiap bulan berarti kita sama puasa sepanjang tahun Yaitu tadi karena 3 hari dikali 10 nah, Pahalanya kan 10 berarti kalau kita 3 hari puasa sama dengan 1 bulan Kalau itu dilakukan setiap bulan ya berarti sama eh, puasanya sepanjang tahun Kemudian yang kedelapan, puasa sunnah yang kedelapan adalah syamu yaumi yaumin wa fitru yaumin. Berpuasa sehari dan berbuka sehari atau dikenal dengan puasa Syamu Daud. Dikenal dengan Syamu Dawud Berdasarkan hadisan Abdullah bin Umar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ahabbus siyami puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu adalah Syamu Dawud Karena Yesus Muayuman wayuf teruayuman berpuasa sehari dan berbuka sehari. Yang kesembilan puasa yang disunahkan yang kesembilan adalah Ashruul Hijjah, yaitu puasa sepuluh uh, apa namanya hari ke sepuluh di bulan Sulhijjah, sepuluh hari di bulan Sulhijjah ini maksudnya 10 kita katakan gini mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi berpuasa itu adalah apa? 10 hari pertama di bulan Zulhijah itu adalah termasuk puasa sunnah. Mulai dari tanggal 1 2 3 4 5 6 7 sampai 9. Atau kalau tidak di situ Yaumul Arafah karena di sini kan sebenarnya ada di Yaumul Arafah tapi di sini yang dimaksudkan adalah uh, tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi yasum tis'ul sebagaimana disebutkan dalam hadis Hunaida ibn Khalid an imratihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau berpuasa Sembilan hari di bulan Zulhijjah wa yauma Ashura dan hari Ashura wa thalathat ayyamin syahr wa awal itsnin wal khamis uh, jadi sembilan hari di bulan Zulhijjah kemudian ada lagi sunnah yang ke-10 yang jarang di, kita dapati adalah apa uh, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar bin Al-As yaitu adalah sehari, sehari berpuasa Dua hari berbuka ini kan syawm yaumin wa fitru yaumin adalah berpuasa satu hari berbuka dua dua hari berarti dalam sebulan itu berapa kali sepuluh kali jadi itu kalau puasa daud kan lima belas kali ya kan puasa daud lima belas kali kalau ini berpuasa sehari berbuka dua hari time sekarang puasa yang dilarang alayam almanhi ansyamiha Puasa-puasa yang terlarang. Yang pertama adalah yauma al-aidain. 2 hari raya, hari raya Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini termasuk puasa yang tidak dibolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abi Ubaid Maula Ibnu uh, Ibn Azhar, "Qal sahaitu al-aidah, saya pernah melihat menyaksikan al-aid." Ma Umar bin Khattab bersama Umar bin Khattab faqala hadha dua hari ini nahar Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu melarang berpuasa dua hari ini yaumul fitrikum yaitu hari ketika Idul Fitri mansyamiikum wa al akhir taquluna fihi nusukuk, nusukuk min nusukikum jadi hari yang, yang kedua yang dilarang adalah hari yang kalian makan dari sembelihan-sembelihan kalian yang kedua, termasuk hari yang dilarang berpuasa adalah yaum tasyrik. Hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Ini hari tasyrik adalah termasuk yang di yang dilarang. Kecuali yang memang uh, ada pengecualian. Pengecualian bagi siapa? Yang tanggal 11, 12, 13 itu dibolehkan berpuasa. Itu dibolehkan hanya siapa? adalah orang yang melakukan pelanggaran haji dan dia tidak bisa membayar dengan dam orang yang melakukan pelanggaran haji yang pelanggaran haji dan dia tidak punya harta tidak punya biaya untuk membayar dam maka harus diganti tiga hari di Mekah artinya tiga hari di tanah haram dan tujuh hari ketika kembali ke negaranya walaupun tiga hari itu dikerjakan di bulan di hari-hari tershid Kemudian yang ketiga termasuk puasa yang dilarang yang ketiga adalah Yaumul Jum'ati Mumfaridan Hari Jum'at sendirian Artinya hari Jum'at saja itu gak boleh kita menyendirikan puasa itu hari Jum'at itu tidak dibolehkan Kemudian juga yang tidak dibolehkan adalah puasa hari Sabtu sendirian Kecuali kalau diringi sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya Maksudnya apa? Hari Jum'at diringi dengan Kamis atau hari Jum'at diringi dengan Sabtu. Kalau pengen puasa di Sabtu, iringi dengan hari Ahad. Jadi kalau diiringi maka dua itu adalah di dibolehkan. Tapi kalau hanya di Sabtu saja atau hari Jumat saja maka itu adalah tidak dibolehkan. Tapi ini tidak berlaku untuk orang yang ini kan puasa hari Jumat tok sendirian itu bagi yang puasa nafilah mutlak. Adapun bagi mereka yang misalnya pas daudnya tiba hari Jumat itu enggak ada masalah. Iya kan? atau misalnya daudnya tibanya pada hari sabtu, atau misalnya apalagi puasa asyura itu tanggal hari jumat misalnya, atau misalnya arafa itu hari sabtu itu boleh, kenapa? karena ini yang dimaksudkan dilarang di sini puasa hari jumat saja dan puasa hari sabtu saja itu puasa apa? nafilah mutlak puasa nafilah mutlak puasa puasa nafilah mutlak itu maksudnya apa? hanya kepingin puasa Ya kan? Saya kok kepingin puasa hari ini, padahal hari Jumat itu enggak boleh. Yang kelima termasuk puasa yang dilarang yang kelima adalah anis fustani min Sha'ban. Uh, pertengahan di bulan Sha'ban limang kana takun lahu ada bagi orang yang tidak punya kebiasaan. Jadi orang yang berpuasa pertengahan Sha'ban uh, ke atas itu termasuk yang dilarang bagi mereka yang tidak punya kebiasaan, tapi bagi mereka yang punya kebiasaan, maka enggak ada masalah dia puasa di pertengahan syakban Misalnya senang kemis dia punya kebiasaan. Kemudian e, seneng kemis itu walaupun sampai menjelang Ramadan. Kemudian yang ke-6 termasuk puasa yang dilarang yang ke-6 adalah yaumus syak, hari syak, hari sakit itu antara tiga, di akhir bulan syakban di akhir bulan Syakban. Kenapa? Karena khawatir ini akan itu sudah masuk di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis dari Amir bin Yasir, qal man sama yauma man sama al yauma alladhi syakka fihi barasa apa yang berpuasa pada hari yang dia ragu-ragu di dalamnya, faqad asha amal qasim, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Bulqasim. Maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh adalah somudahar puasa sepanjang masa waftaralah ia malmanhian walaupun dia berbuka pada hari-hari yang dilarang. Jadi sepanjang tahun dia berpuasa, walaupun dia berbukanya itu misalnya berbuka pada hari-hari Idul Fitri, Idul Adha, ya kan dia berbuka. Tapi selain dari itu adalah dia berpuasa maka ini adalah tidak tidak dibolehkan, karena itu akan memberatkan bagi dirinya. Kemudian puasa yang kedelapan yang dilarang juga adalah yang kedelapan yang terakhir itu adalah annahyu an syamil mar'ati wa hadir illa bi'zni. Adalah puasanya wanita istri seorang istri sementara suaminya ada suaminya hadir illa bi'zni kecuali dengan izinnya. Jadi kalau ini termasuk puasa yang dilarang ketika wanita seorang istri pengin berpuasa Sementara suaminya ada. Kecuali dengan izinnya. Berdasarkan hadith An nabi Hurairah. Kala Rasulullah SAW. La tasumil mar'atu wa ba'luha syahid. Janganlah seorang wanita itu berpuasa. Sementara suaminya syahid. Suaminya hadir Illa biizni kecuali dengan izinnya. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah al-itikaf. itikaf itu adalah termasuk berdiam diri di masjid. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari al-i'tikaf. wal fil ashril dan i'tikaf itu sunnahnya hanya di akhir bulan Ramadhan. I'tikaf fil ashril akhir min Ramadhan. I'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Itu adalah sunnah mustahabbah. Kalau ada kalimat sunnah mustahabah artinya apa? Sunnah artinya ada dalil, ya kan? Sunnah artinya ada dalil. Kalau mustahab artinya disukai oleh para ulama. Itu mana? Kalau dikatakan sunnah mustahabah sunnah karena memang ada dalilnya. Mustahab artinya memang disukai oleh para ulama bertikab sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Iltimasan lil khairi untuk untuk apa? Berusaha mendapatkan kebaikan karena 10 hari terakhir di bulan Ramadhan ini yaitu ada di situ ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan yang dikenal dengan Lailatul Qadar sebagaimana Allah berfirman dalam Inna innazalnaahu fii lailatul qadar wamaadraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alf syahr adapun dalil itu dalil dari Al-Qur'an adapun dalil dari As-Sunnah sebagaimana hadis dari Aisyah qalat Karena Rasulullah SAW yujawi fil asrul awakhir min Ramadan, wayakul Rasulullah SAW sedang tiada uh, apa namanya mengerjakan di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan, wayakul sambil dia mengatakan tahar rawlelatal kader, bersungguh-sungguhlah berusaha kalian mencari malam lelatal Qadar fil asrul awakhir min Ramadan pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan dan juga dalam hadis yang lain dari Aisyah nar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khusus lagi adalah carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di 10 hari terakhir. Kemudian lebih spesifik lagi adalah carilah Lailatul Qadar itu pada malam bisabi wal isrin min pada malam yang ke-27 jadi apa? Secara umum 10 hari 10 malam di bulan Ramadhan Lebih spesifik lagi adalah Malam-malam ganjil Lebih spesifik lagi adalah Malam yang ke-27 Kenapa? Karena hampir semua riwayat Bahwa Lailatul Qadar itu Jatuhnya pada malam yang ke-27 Dan Dan uh, Rasulullah sallallahu senantiasa menganjurkan wa kana ka sallallahu alaihi wasallam yahussu ala qiyamih wa yurakkibu fihi. Jadi selalu menganjurkan untuk melakukan itikaf. Itu berdasarkan hadis dari Bukhari ra mangka malailatul qadar barang siapa yang melakukan salat pada malam lailatul qadar diiman an wahtisaban karena keimanan dan mengharapkan pahala ghufrallahu ma taqaddama min dzambi wala yakun al-itikaf illa bil masjid bahwa itikaf itu harus dilakukan di masjid berdasarkan firman Allah wala tubasiru hunna wa antum makifuna fil masajid janganlah kalian mencampur diri-diri kalian sementara kalian sedang itikaf di masjid-masjid ini dalil menunjukkan bahwa itikaf itu hanya di masjid kemudian ada pun yang sunnah bagi orang yang sedang itikaf adalah yang pertama ya segala nafsahu bitaatillah Menyibukkan dirinya hanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menyibukkan dengan ketaatan, sholat, memperbanyak sholat, memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir memperbanyak doa, memperbanyak tadabbur, tadabbur atau memperbanyak memperdalam ilmu. Seperti di sini katakan ksholat seperti memperbanyak sholat, qiraat tasbih. Ini tahmid maksudnya zikir ya. Wa tahlil, wa takbir, wal nabi dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, doa, wa mempelajari ilmu wa atau menulis. Dia menyebutkan diri dengan menulis, menyalin, menyalin kemudian membuat uh, apa lah yang bidang ilmu. Adapun yang tidak disukai Termasuk yang makruh dalam ketika etika adalah yukrahu lahu aiyas galanabsahu bimala yaknihi. Termasuk yang makruh ketika etika adalah menyibukkan diri dengan apa-apa yang tidak bermanfaat, bimala yaknihi yang tidak ada manfaatnya. Mingkauin baik itu berupa ucapan atau amal atau amal. Misalnya kalau ucapan ya ngobrol seharian, ya kan, ketemu reunian, akhirnya ngobrol cerita dari zaman bahula ya kan cerita ketika masih jadi ingusan sampai dia jadi bapak-bapak ya kan itu ucapan yang bimalayani au amal atau mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada faedahnya misalnya tidur dari pagi sampai sore misalnya atau bermain game nah, kemudian sibuk dengan chattingan nah, etikap AP nya itu tidak pernah lepas dari tangannya ketika etikaf kemudian belum lagi sibuk dengan selfie-selfie uh, ya kan? itu kan amalan-amalan yang yang uh, tidak tidak mendatangkan manfaat kama yukrohulahu alimsa kanil kalam sebagaimana juga dimakruhkan untuk menahan pembicaraan jadi juga tidak diam gitu aja juga termasuk tidak juga ya kan termasuk yang di, dimakruhkan adalah banyak diam, ya, diam walau diam itu tidak zikir juga tidak doa juga tidak, ya kan artinya diam aja itu juga termasuk perkara yang nah, itu tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang dibolehkan wajibahu lahu. Adapun perkara yang dibolehkan bagi orang yang nikah adalah luruch mimut takifihilil haja keluar dari tempat titikafnya itu karena hajat untuk keperluan. Allah Tilaqudaminha yang mau tidak mau dia harus keluar seperti apa misalnya e, makan minum ya kan cari makan cari minum ya kan itu adalah apa e, termasuk memang tidak mau, mau tidak mau dia harus cari buka puasa cari makan sahur keluar dari masjid Kamayubahu lahuhu sebagaimana juga boleh ketika itikaf itu tarjil tarjilu syarhi menyisir Rambutnya. Wahal kuraksihi mencukur rambut kepalanya. Bukan memotong kepalanya yang memang secara bahasa hal kuraksihi memotong kepalanya. Maksudnya di sini adalah apa? Memotong rambut kepala. Wataklim wasfarihi ketok kuku, memotong kuku. Watantifu badanihi mandi, membersihkan badannya. T itu perkara yang dibolehkan. Adapun perkara yang membatalkan itikaf, wajah betul alitikaf. Adapun pembatal itikaf adalah bilhuruj keluar dari masjid legiri hajat tanpa ada hajat tanpa ada hajat misalnya apa laundry laundry itu bukan termasuk hajat maka enggak boleh laundry dalam maksudnya keluar dari masjid untuk laundry enggak boleh itu termasuk pembatal itikaf termasuk juga membatalkan itikaf ketika takziah keluar untuk takziah walaupun takziah itu bukan hajat Tazia itu bukan hajat maka itu juga pembatal etikaf. Termasuk juga pembatal etikaf adalah apa keluar uh, sambil belanja makan sambil nonton sepak bola. Nah, itu itu sudah batal. Kalau memang hajatnya butuh beli makanan ya beli makanan. Jangan beli makanan sambil nonton sinetron satu episode selesai pulang ke masjid. Nah, itu nggak boleh. Itu sudah pembatal itikaf. Dan pembatal itikaf yang kedua adalah wabil wathi jima. Pulang ke rumah untuk melakukan hubungan suami istri. Itu sudah pembatal itikaf. Baik, kita muszakat. Zakat secara bahasa bi mana artinya tumbuh, berkembang. Nah, itu makna zakat. Maknanya zakat membersihkan, menumbuhkan, bertambah itu sarabasa. Adapun menurut istilah zakat itu adalah harta yang harta-harta tertentu yang harus dikeluarkan eh, apa namanya pada waktu-waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Itu makna dari zakat. Kemudian, adapun kedudukan zakat di dalam agama ini adalah termasuk. Rukun minarkanil Islam, termasuk rukun Islam dan termasuk kewajiban-kewajiban dari kewajiban Islam. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar tentang bunyal Islam walakomsin. Di antaranya adalah waitha iszaka, di antaranya adalah mengeluarkan zakat. Dan zakat ini itu diiringi dengan sholat itu sebanyak. Wakat koordinat bisolati fi isne wasamani naahya. Jadi zakat itu selalu diringi dengan solat itu di dalam dalam Al Quran itu sekitar 82 ayat. 82 ayat. Jadi solat diringi dengan zakat. Aqimusolah wa atus zakah. Aqimusolah wa atus zakah itu sekitar 82 ayat. Dan zakat ini termasuk Uh, dianjurkan untuk menunaikan zakat sebagaimana Allah berfirman khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tutazkiihim biha ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah sebagai zakat tutahhiruhum untuk mensucikan harta mereka wa tutazkiihim dan membersihkan harta mereka jadi zakat itu termasuk harta-harta yang kotor ya itu harta kotor, kemudian itu harus dibersihkan dari harta hartanya itu harus di di yang kotor, nah itulah zakat. Taip. Kemudian ada ancaman atas dirumiman iha, ancaman bagi mereka yang meninggalkan zakat. Apa ancaman yang diberikan bagi mereka yang meninggalkan zakat? adalah apa? Walaya sabarnya sebagaimana Allah berfirman, Walaya sabarnal datinayabhaluna bima atahum Allah min janganlah mereka janganlah mereka menyangka Bahawa orang-orang yang bakhil orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka Minfadli berupa karunianya wa huwa khairallahu bahwa itu adalah lebih baik baginya bal huwa bahkan itu adalah uh, kejelekan sayatawaku ma bakhilu bihi yaumil qiyamah mereka akan dikalungkan apa yang mereka bahilkan Dari hartanya pada hari kiamat Walillahi mirasus samawati walart Wallahu bimata maluna khabir Ini ancaman bagi mereka yang Tidak menunaikan syakat Itu apa nanti di hartanya itu dikalungkan Berubah menjadi Kalung Nanti pada hari kiamat Dikalungkan yang terbuat dari api neraka jahanam. Demikian juga adalah Apa e dalam hadis itu dalam Al-Qur'an adapun dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu berubah menjadi apa? Berubah menjadi sujaan akro Akan berubah menjadi ular yang ular suja itu ular Akro itu yang kepalanya botak. Lahu zabibatan dia punya tar, punya apa? Bisa yang taringnya ular itu kan ada dua gigi yang tajam itu. Dua itu sebagai uh, ini yang Maksudnya dia punya racun yang dia punya racun. Ya kan? Akrab itu buta eh apa botak botak itu tuh menunjukkan bahwa racunnya itu sangat berbisa. Yutawwakuhu yau malkiyama dia akan ular itu akan melilitkan nanti pada hari kiamat. Sumayyakhuzu bilih zamatehi kemudian dia tinggal ular itu ada di antara ini jadi mulutnya ular itu sudah di antara kepala ya kan di kepalanya dengan di artinya tinggal makan orang ini Yani sidaqaihi sidaqaihi maksudnya antara ini sampai dengan kepala apa ini dagu sampai kepala summa yaqulu kemudian ular itu berkata ana kanzuka ana maluka saya adalah harta simpananmu yang dulu kamu tidak keluarkan zakatnya wa ana maluka dan saya juga hartamu dulu yang tidak kamu keluarkan zakatnya summa talahazilaya kemudian ular itu membacakan firman Allah WalaiyasabillahiladinayubhalunbimatahumAllahminfadli, hawa khaiballahu, balhu sharrullahu. Itu kalau harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Demikian juga yang punya emas dan perak tidak dikeluarkan zakatnya, maka jadi apa? Ancamannya adalah kalat Allahaladina yakni zuna zahabawalfitnah. Orang-orang yang menimbun, menyimpan emas dan perak, walaiyumfikunahafisa billah tidak diainfakkan di jalan Allah. Artinya tidak dikeluarkan s약atnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Yauma yuqma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari dia akan dipanaskan di atasnya di api neraka jahannam, fatuqwa biha jibahuhum, kemudian disetrika dengan emas dan perak yang sudah dipanaskan dari api neraka, jibahuhum. Jibah itu dari sini depan. Nah, dari depan wajunubuhum dan juga punggung dari samping waduhuruhum dan juga dari punggungnya dari belakang artinya begitu digosok di setrika, bagian depannya hancur nanti habis itu digosok pinggirnya sampingnya hancur punggungnya digosok lagi hancur, itu emas dan perak emasnya ini berubah jadi dari api neraka sebagai setrika itu bagi mereka yang punya emas dan perak tidak dikeluarkan Zakatnya. Adapun hewan ternak yang tidak dikeluarkan zakatnya pun juga ada ancamannya. Apa ancamannya? sebagaimana mana sebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah, Kal kalau Rasulullah Sallam mamin shohib zahabin walafidawala yadi mina hakahilakana yomul kiamah. Ini kalau emas dan perak tidak dikeluarkan zakatnya, sufihat lahu safai mina nar akan dibuatkan uh, safai sufihat, yaitu gelang-gelang dari api neraka. Kalau hewan sebagaimana disebutkan dalam hadis, sebenarnya hadisnya ini panjang, itu ada hewan juga, mas dan pera kemudian hewan. Yaitu di ketika Rasulullah apa namanya? Wa imma uh, Kila ya Rasulullah fal ibil. Wahai Rasulullah bagaimana dengan onta. Kala wala sahibu ibil. Demikian juga. Tidak juga pemilik onta. La tuadi min haqqaha yang tidak ditunaikan haknya. Maksudnya tidak dikeluarkan zakatnya. Wa min haqqaha halabuhayomawirdiha. Di antara haknya itu adalah di perah. Susunya pada hari dia. di. Apa namanya. Dia punya punya artinya diperah untuk diambil, diambil susunya. Ilaiza kana yaumul qiyamah butihalahu biqa'in qarqar kecuali nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan di Karkar itu di tanah lapang yang terbuka. Aw farama kana layafkidu minha fasilan wahidan tatawuhu akhfafiha. Maka tidak akan apa namanya dia tidak akan melewatkan darinya satu fasilan wahidan artinya uh, dia akan menginjak-injak dengan kakinya unta tadi kepada pemiliknya wa kemudian dia menggigitnya biwafwahihah dengan mulutnya kullama marra alaihi ulahah sampai kemudian hancur lebur ya hancur di satu unta menginjak-injak digigit sampai hancur pemiliknya Kemudian dikembalikan lagi oleh Allah seperti semula, nanti datang unta yang kedua, hancur dihancurkan lagi, demikian juga unta ketiga dan seterusnya. Bi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Pada hari yang ukurannya adalah masanya itu adalah 50.000 tahun. Hatta yuqda bainaliba sampai diputuskan di antara hamba-hambanya fayarasu billahu. dia bisa melihat uh, Jalannya Imailarjana, apakah dia masuk ke dalam sorga atau dia masuk ke dalam api neraka? Jadi tidak mesti disiksa, terus kemudian dia penghuni neraka tidak? Tapi itu adalah apa? Ini ancaman bagi mereka yang tidak mengenunaikan zakatnya. Tapi apa hukum orang yang menolak zakat? Hukum mania, hukum orang yang meninggalkan atau menolak zakat. Zakat ini adalah termasuk kewajiban yang disepakati oleh para ulama dan termasuk eh, yang perkara yang tidak boleh ada uzur dengan kebodohan tidak boleh kita bodoh dalam masalah zakat itu nggak boleh orang yang bodoh dalam masalah solat dia tidak akan tahu tentang solat mestinya dia lebih banyak terjerumus kepada orang yang eh, pembatal pembatal solat atau melakukan solat yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah orang yang tidak mau tidak mau mempelajari tentang puasa Maka dia akan terjerumus ke dalam pembatal puasa Minimal itu adalah perkara yang makruh Yang dilarang Demikian juga orang yang tidak mengerti tentang zakat Maka dia tidak akan apa Dia tidak akan Mesti dia akan apa eh, Artinya tidak boleh bodoh dalam masalah zakat Kalau dia bodoh dalam masalah zakat Maka dia akan memakan harta zakat nah, Dia Itu adalah ima dia kafir nanti Ima dia dia uh, artinya diperangi. Seandainya dia mengingkari, kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Jadi hukumnya adalah apa? Kalau dia mengingkari kewajiban salat eh kewajiban zakat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Wa kutila kuffar dan dia harus dibunuh sebagai orang kafir. Inilah itagana hadis wahdi Islam kecuali memang dia di awal masa Islam. Adapun amma manit amma maninta namin ada ahya ma'etika di Adapun bagi mereka yang menolak mengeluarkan zakat, tapi dia masih meyakini wajibnya zakat, fa'in nahu maka dia berdosa karena dia telah menolak menolak zakat, tapi tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Dan wael hakim dan kewajiban bagi hakim aiyah khuzaha minhu qahran dia harus mengambil hartanya itu secara paksa wa yakhuzan nisfa malihi dan diambil separuh hartanya sebagai hukuba sebagai sanksi jadi orang yang menolak zakat orang yang menolak zakat tapi dia masih meyakini bahwa itu zakat itu adalah wajib maka oleh hakim itu yang pertama apa diambil dihitung hartanya kemudian diambil zakatnya masih ada sisa diambil separuh lagi Paham ya, ini bagi mereka yang menolak zakat tapi masih meyakini bahawa itu adalah wajib. Itu adalah apa? Yang kedua. Dalilnya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang wajib zakat? Alaman tajib, siapa yang diwajibkan zakat? Yang wajib zakat itu adalah Tajibu ala kulli muslim Yang pertama adalah wajib bagi orang setiap muslim Zakat itu hanya wajib bagi orang islam Berarti orang kafir tidak ada kewajiban zakat Yang kedua yang wajib zakat adalah Hurrin, merdeka Berarti budak tidak wajib zakat Kenapa? Karena budak itu sendiri harta Yang ketiga Malikin lin nisab Memiliki harta yang sudah sampai nisab Memiliki harta yang sudah sampai nisab ini kewajiban yang ketiga. Kalau anda punya harta sudah sampai nisab, maka itu harus dikeluarkan nanti akan kita lihat nisabnya emas, perak, ontak, kambing, sapi, barang dagangan, ya kan? Yang keempat, siapa yang wajib yang keempat iza halal haulu jika sudah berjalan satu tahun. Jadi ini kewajiban zakat yang empat ya, ada empat. Yang pertama Muslim merdeka, memiliki harta yang sudah sampai nisab dan berjalan satu tahun. Ita halal haulu alamayyamli kuminal mal siwa azhari kecuali tanaman. Tanaman itu yoma hasadihi sampai dia panen. Kalau tanaman itu tidak sampai satu tahun, ya kan, tidak harus nunggu satu tahun. Tiga bulan panen langsung dikeluarkan zakatnya tiga bulan empat bulan panen ya empat bulan dikeluarkan zakatnya misalnya padi anda panennya setiap empat bulan sekali maka setiap empat bulan sekali mengeluarkan zakatnya fa'innahu yajiwa zakatufihi yomahasadi maka wajib zakatnya ketika hari dipanen ista'bal nisab dengan syarat apabila sudah sampai nisab tape yang berikutnya al-amwal harta zakat harta-harta yang wajib zakat. Apa saja harta-harta yang wajib zakat? Harta yang wajib zakat itu ada lima Ada lima ada lima harta yang wajib zakat. Yang pertama adalah apa? Fi an-naqdain. Yang pertama naqdain. Naqdain itu artinya apa? emas dan perak. Naqdain artinya emas dan perak. Yang kedua adalah az-zuru, tanaman. Walaupun tanaman yang dimasukkan di sini adalah tanaman pokok, makanan pokok seperti kurma, keju, kismis, gandum, beras. Itu yang ada wajib zakat. Kemudian wasimar Kemudian yang ketiga buah-buahan. Buah-buahan yang dimasukkan di sini kurma. Kemudian yang keempat wal mawasi, hewan, ternak. Dan yang kelima adalah rikas. Rikas itu harta pendeman di masa jahiliyah Atau dikenal dengan harta karun, harta korun. Yang pertama adalah zakatun nakdein. Zakat, nakdein. Nakdein tadi adalah kaitannya az-zahab wal-fiddu amas dan perak. Adapun nishab dan ukuran wajibnya zakat untuk emas dan perak. Adapun nishabnya emas itu adalah 20 dinar. Nishabul zahab isruna dinaron. Nishabnya emas itu adalah 20 dinar. Satu dinar itu sama dengan Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. Satu dinar sama dengan 4,25 gram Mas murni berarti nisabnya eh uh, mas berapa? 85 gram, Mas murni. Ya, isruna dinar berarti berapa? 20 kali 4,25. 85. Adapun nisabnya perawan nisabul fidda mi'ata dirhamin, 200 dirham. 1 dirham sama dengan 2,975 gram 2,975 gram berarti nisofnya perak berapa berapa gram dua ha? ratus kali 2,975 totalnya berapa 595 gram 595 gram Zakat yang harus dikeluarkan adalah apa? Fihi ma'ruba al-usur. Zakatnya adalah keduanya, maksudnya emas dan perak, ma'ruba al-usur seperempat dari sepuluh. Berapa itu? Seperempat dari sepuluh, nah, dua setengah persen. Jadi ya, dikeluarkan Jadi kalau 85 gram, berarti berapa? Eh, anggaplah 100 gram emas, berarti yang harus dikeluarkan berapa? 2,5 gram, iya kan? Kalau 600 gram berarti yang harus dikeluarkan berapa? Kalau 600 gram perak berarti yang harus dikeluarkan 15 gram. Dalilnya adalah yang menunjukkan dalil adalah hadis alim nabi tolip, alim nabi saw makalah izahkan adalah kami atau dirham. Apabila anda telah memiliki 200 dirham, wahala le hal dan telah berjalan 1 tahun, fathihah khom satu darahim maka zakatnya adalah lima dirham 5 dirham iya kan 5 dirham iya kan kan 200 dirham 200 dirham dikali 2,5% iya kan berarti 5 dirham wa tidak ada sesuatu apapun kewajiban bagi apapun Yani fitzahab Yani yakni emas hatta yakunu laka isruna dinar sampai anda mempunyai 20 dinar Fa iza kana laka isrun dinar jika anda mempunyai harta emas 20 dinar wahala laih al haul dan telah berjalan satu tahun fa fiha dinar maka zakatnya berapa setengah dinar 220 dinar dikali 2,5 ya kan 2 20 dinar dikali 2,5 ya kan? yaitu 0,5 berarti berapa nisfu dinar Separo dinar Separo dinar itu berapa? Tadi berapa? separo Satu dinar itu kan berapa tadi? Berapa gram? 4,25 Berarti ini 10 dinar 2,125 Ya Ada Adapun zakat perhiasan Zakatul Hule Ini wajib kalau beliau di sini mengatakan wajib biumumi al ayat, bahawa zakat perhiasan itu wajib berdasarkan keumuman ayat dan hadis. Wa le sama man akrajahumin hatalumumi dalil dan tidak ada seorang yang bisa mengeluarkan dari kuumuman satupun dalil. Wa ma dzalikah fakadzat fiin ususun khasa maka telah datang dalil secara khusus berkaitan dengan wajibnya zakat perhiasan. Kalau Syekh Abdullah bin Badawi mengatakan zakat perhiasan itu wajib. Tapi ulama-ulama yang lain ini tidak perhiasan itu bukan termasuk harta zakat. Artinya harta simpenan. Beda dengan kalau yang dimasukkan emas dan perak itu yang harta yang diperdagangkan. Yang diperdagangkan itu yang wajib zakatnya. Ada pun yang dipakai, dipakai, nah di sini terjadi perselisian. Yang dipakai itu kalau syekh di sini yang dipakai tetap harus dikeluarkan zakatnya. Cuma yang jadi masalah di sini artinya banyak kelemahan kalau perhiasan itu orang tidak sampai nisab disuruh mengeluarkan zakat karena perhiasan. Walaupun belum sampai nisab dikeluarkan, apalagi kalau sudah sampai nisab. Artinya yang tidak sampai nisab tetap karena itu perhiasan. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak simpenan walaupun sudah sampai nisab. Kalau di, memang dia pakai, misalnya dia pakai tiap hari dia pakai, memang dia pakai gelangnya di sini tangan kanan gelang ada hampir satu kilo, kiri juga satu kilo, ya kan kalungnya bisa satu kilo, gelang kaki bisa satu kilo kanan kiri dua kilo ya tidak ada sakatnya kalau memang itu dipakai. Tapi itu e, memang masalah e, khilaf di antara para ulama. Dalil yang dia pakai wajibnya sakat perhiasan adalah hadis dari Ummu Salamah qalat kuntu albasu awdahan saya pernah memakai gelang min zahab dari emas. Fakultu ya Rasulullah akan sun apakah ini termasuk harta simpanan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bala gantu adhi zakatahu Jadi apabila telah sampai ditunaikan sakatnya maka dikeluarkan zakatnya. Falaysa bi kansin maka itu bukan harta simpanan. Demikian juga hadis dari Aisyah, artinya ini e, dalil yang dia pakai untuk menunjukkan wajibnya mesyarat. Demikian juga hadis dari Aisyah, kalat, dahal alaihi rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. pernah masuk ke saya, faraafi yadi dan dia melihat di tangan saya fatahat, Itu ada fatahat itu halakah lafaz salaha yang diletakkan di jari-jari. Kaki maupun di tangan, maksudnya cincin. Main warik eh, dari perak. Fakohal mahadaya Aisyah, apa ini? Ini apa Wahai Aisyah? Fakul tu sonat saya buat ya Rasulullah cincin ini atas saya nula Rasulullah untuk saya berhias untuk muahir Rasulullah. Fakohal tu adina apakah engkau sudah mengeluarkan zakatnya? Kul tulak kemudian saya jawab tidak. Ah, oh, aw masyaallah. Tohaisha mengatakan masyaallah. Qala huwa asbuki minan Itu mencukupi kamu dari api neraka. Maksudnya itu adalah apa? Termasuk kalau itu tidak dikeluarkan zakatnya maka itu mencukupi darimu dari api neraka. Tapi itu masalah khilaf intinya. Tapi yang antum kalau membaca di kitab yang lain nanti zakat perhiasan itu jumhur ulama menyatakan tidak wajib zakat. Saniah yang kedua harta yang wajib sakat yang kedua adalah zuruwath simar tanaman dan buah-buahan dalil yang menunjukkan adalah bahwa walatian saljanatin marusatin wagairah marusat ini yang uh, ayat dalil ayat uh, ada pun alasnafat itu hatuminha ada pun yang Kelompok yang dikeluarkan, yang diambil zakatnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Munzir, waajmau walan naswadahoh wajib. Sepakat para ulama bahawa yang wajib zakat itu yang pertama adalah hinto. Hinto, yaitu eh, apa namanya gandum. Gandum. Yang bagus wasair itu juga gandum tapi yang jelek, maksudnya gandum lah. Hinto itu dengan gasair sama. Wat tamri dan kurma, waszabib dan zabib. Zabib itu kismis, anggur yang dikeringkan. Wahtala fufigai riha dan mereka berselisih selain dari empat. Kalau empat ini tidak ada kilap. Adapun selain dari empat ini terjadi perselisihan. Warra je ada pun tenaga yang kuat. Anahalatuha tu ilhamin hasil nanaslap. Bahawa ini tidaklah diambil kecuali dari golongan ini. Berdasarkan hadis dari Abi Bar, dari Abi Barzah, An Nabi Musa wa Mu'ath, An Rasul Sallam bacaohumailal Yaman, Yuallimanin Nasa amradinihim. Fa amar alla illa arba, wassa wa amarohum Allah ya khutuh sadqa ilhamin hasil arba alhinta wasail watamri wa anzabib. Tapi eh, pendapat yang kuat bahawa semua jadi bukan hanya terbatas pada empat ini Dan itu dikiaskan kepada Semua yang berupa jenis makanan pokok Karena hintoh Sair, gandum, tamar, Zabib itu termasuk makanan pokok Maka termasuk di dalamnya Kalau kita di Indonesia adalah beras Beras itu masuk dalam Kalau Di di sini hanya empat Selain dari empat tidak Wajib sakati pendapat yang kuat Bahwa termasuk juga di dalamnya beras Kenapa? Karena empat ini kan empat itu kan dimasuk dalam kategori makanan pokok. Sementara beras di Indonesia termasuk makanan pokok artinya dikias kan. Nah, ini termasuk dalil kias. Beras dimasukkan ke dalam hinto, saib, tamar dan zabib. Adapun nisopnya makanan dan tanaman dan buah-buahan itu adalah apa e, nisopnya? Yustara tulis wujud syakafisurwa fisurwa thimar anta bulugan nisab al mazkur fi hadal hadits telah mencapai nisab yang disebutkan di dalam hadis ini yaitu berapa? An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam leh sapi madunaham shizawdim soda kominal ibil tidak ada tidak ada kurang dari lima onta itu sakatnya jadi tidak ada sakatnya untuk onta yang kurang dari lima. Waleh sapi madunaham si awakin sodako dan tidak ada sakatnya kurang dari lima ukia kurang dari lima ukia ukia itu perak jadi kalau perak itu lima ukia kalau kurang dari lima ukia tidak ada sakatnya satu ukia itu sama dengan empat puluh dirham satu ukia itu sama dengan empat puluh dirham berarti lima ukia berapa dirham? 200 sebagaimana yang kita sebutkan ke, tadi hadisnya bahwa zakatnya perak itu berapa? niata dirham 200 dirham. Di sini dikatakan laisa fi maduna khamsi awqin shodaqoh. Tidak ada zakatnya perak kurang dari 5 ukiyah Kalau kurang dari 5 ukiyah misalnya 190 dirham. Ada enggak zakatnya? Tidak ada. Wa laisa fi maduna khamsati ausuq dan tidak ada zakatnya tanaman kurang dari lima wasak. Satu wasak itu sama dengan situnaso'an. Satu wasak sama dengan enam puluh sok. Satu wasak sama dengan enam puluh sok. Satu sok itu sama dengan satu sok dua koma setengah dua koma lima. Itu umumnya ya. Karena ini masalah satu sok itu ukurannya beda-beda. Kalau seusemin satu sok itu kurang lebih... Dua uh, kilo empat puluh gram itu kalau saya usemin. Tapi jumhur ulama termasuk di dalamnya Syeikh Mu'barak Furi mengatakan uh, satu sok itu dua ko dua setengah kilo. Kalau Syeikh Bimbas mengatakan tiga kilo. Satu sok itu tiga tiga kilo. Ya kita ambil apa namanya. Uh, saya kira ini tidak bisa dilazamkan ya. Ada yang mau 2 kilo 40 gram ya silakan dia ya. itu minimal. Ya kan? Maksimal itu adalah maksimal sebenarnya tidak ada. Kalau semakin banyak, semakin lebih itu semakin baik, ya kan? Anda mau mengeluarkan satu orang 3 3 kilo setengah zakat fitri ya monggo, iya kan? Per orang itu kan enggak ada masalah ya. Jadi di sini apa? Kurang dari 5 wasak berarti 5 wasak itu berapa sok Ah 300 so. Satu so itu 2,5 2,5 kilo jadinya berapa kilo untuk? Hah? Berarti 750 kilogram. Berarti kalau tanaman itu Anda panen, ingat ini panenan ya, bersih ya. Bukan kotor ya. Bukan kotor, 750 kilogram itu bersih. Kalau 750 kilogram itu kotor ya, kalau di di apa namanya dipotong uh, biaya tenaga, kemudian transportasi, kemudian pupuk, benih dipotong. Nah, ternyata cuma dapat 5600 kilo misalnya. Itu kan enggak ada zakatnya. Jadi harus apa? Untuk zakat tanaman itu 5 uh, 5 wasaq. 5 wasaq. Kalau kurang dari 5 wasat maka tidak ada zakatnya. Satu wasak tadi berapa sok? 60. Berarti 5 wasak sama dengan 60 sok. 60 eh, 300 sok. 300 sok satu sok berapa kilogram? Dua setengah kilo. Berarti satu apa nisoknya eh, berapa? 750 kilo. Adapun ukuran sakatnya yang wajib berapa? Ukuran wajib zakatnya untuk tanaman itu adalah apa? Berdasarkan hadisan Jabir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bi masaqatil wal ghaim wal usur. Adapun yang dialiri oleh sungai, tanaman itu dialiri oleh sungai atau ghaim hujan. Ah, maksudnya tadah hujan, al usur. Maka zakatnya adalah 1 /10. Jadi kalau bersih misalnya terimanya 750 kg berarti dikeluarkan sagatnya kalau tanda hujan berapa? 75 kilo, iya kan? 75 kilo. Atau baunya di mengikuti aliran sungai. Jadi air airnya itu dari dia tidak perlu cari pengairan. Au wa fi ma syukiyabi bisania, adapun yang di dialiri dengan asania artinya dengan uh, pengairan atau dengan apa namanya dipikul air atau dibuat sumur atau dibuat di orang mikul ya kan nyirami tanamannya atau pakai apa diesel ya kan diesel di, di apa dialirkan ke sawahnya misalnya atau eh, tandon air di rumahnya untuk nyirami ya kan Maka ini berapa sakat yang harus dia keluarkan? Adalah nisfu al usur, separo dari seper 10. Separo dari seper 10 berapa? Separo dari seper 10. Hah? Seper 20, iya kan? Separo dari seper 10 kan berarti 2 seper 20 20. Seper 20 berarti berapa persen? 5%. Persen. Iya kan? Lima persen Berarti kalau 750, berapa yang harus dia keluarkan? 37,5 Taib itu adalah apa? Eee, boleh gak mengeluarkan syakat berdasarkan taksiran? Kharsun nakhil wal a'nab Kharsun nakhil wal <'a 'naf> Apa? Menaksir kurma dan eee, anggur Berdasarkan taksiran, itu adalah boleh Dengan syarat orang yang ahli memang menakar, bisa menakar. Misalnya dia bisa menghitung kurma ini, satu pohon kurma sekian sok. Ini satu kurma sekian sok. Dia bisa memperkirakan, melihat saja di pohonnya, dia sudah bisa memperkirakan. Ada orang yang bisa melihat padi, satu hektar padi, dia bisa menghitung. oh Ini nanti keluarnya sekian ton. Artinya dia bisa menghitung. Itu orang yang ahli maksudnya. Orang yang ahli. Dan Nabi SAW ahli dalam masalah ini. Artinya Nabi SAW baru melihat pohonnya aja. Pohon kurma dia lihat. Wah ini keluarnya sekian. Keluarnya sekian. So. Dan ketika dipanen betul. Ya kurang lebih sedikit. Kurang lebih segitu maksudnya. Artinya kalau kace sedikit ya. Kace enggak, itu bukan dihitung kace. Jadi cuma beda sedikit ya kan. Beti-beti silangnya apa? Beti-beti, beda tipis, ya kan? Hilsonahil walanap, maksudnya kalau anggur dia melihat pohon anggur, kemudian nanti kalau dijemur, dikeringkan, itu nanti jadi sekian. Itu boleh ya? Artinya berdasarkan perhitungan itu boleh di. Oh ini nanti kurmanya panennya satu ton, ya kan? Satu ton bersih, satu ton bersih, Nah untuk untuk menaksir menaksir kurma itu harus diambil itu hanya dikurangi berapa? Sepertiganya atau seperempatnya. Jadi kalau misalnya panen, oh ini panennya satu setengah ton. Berarti yang dihitung itu cuma satu ton. Yang lima ratus itu gak usah dihitung. Karena yang diambil sepertiganya. Sepertiganya dikeluarkan. Kenapa? Karena sepertiganya itu biasanya untuk dibagi-bagi oleh panen. Kemudian dimakan burung, ya kan? Atau misalnya diinjek-injek. Kan panen rontok kurma kalau rontok kan diinjek-injek enggak kemakan. Pegawainya makan di pohon, ya kan? Karyawan dia makan di pohon. Nanti yang ya makan-makan. Nanti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah. E, ini kan Rasulullah menaksir, menakar ini kurang lebih Satu setengah ton. Nanti yang dikeluarkan saganya 1 ton aja maksudnya artinya apa menaksir itu dikeluarkan sepertiganya atau seperempatnya ya, sebagaimana disebutkan dalam hadit nah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadit di sini ada An Nabi Humaythah Saidi Qalal Ghazwah nama Rasulullah Sallam kami pernah ikut berperang bersama Rasulullah Sallam Ghazwat Tabuk dalam perang Tabuk dalam Majawadil Kura ketika tiba di lembah Wadil Kura Iza imra'atun fi hadiqatil ada seorang wanita pemilik kebunnya maka Nabi sallallahu alaihi dia sahabat Nabi bersabkata kepada para sahabatnya uhrusu taksil pohonnya wa Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu menaksir pohon kurmanya asrata kurang lebih 10 wasaq faqala uhsi may keluarkan hitunglah apa yang keluar dari darinya falamma atawadil qura begitu sudah kembali lagi ke wadil qura Kala lil mara kemudian wanita itu berkata kepada Nabi, kamja hadi kotuk berapa kurma dari hasil kebunmu? Kalaat asrar tu awsuq sepuluh wasak ya Rasulullah yang sesuai dengan kharasa Rasulullah sendang. Ini adalah bah, jadi itu sesuai dengan yang di, berdasarkan teks. Cuma di sini para ulama menyatakan dikeluarkan sepertiganya. Jadi sepertiga jangan dihitung. Tep itu uh, Allah Taala alam atau tep kita ambil zakat saya ringkaskan aja untuk hewan ternak ada tiga jenis hewan yang wajib zakat adalah onta, sapi dan kambing. Adapun onta nisabnya itu lima onta. Setiap lima onta jadi saya langsung aja uh, berdasarkan ini ya nisabnya onta berapa? Lima ekor lima ekor tidak mengenal usia pokoknya lima ekor unta wajib zakat lima ekor unta wajib zakat saat lima ekor unta 5 sampai 9 itu satu ekor kambing zakatnya 5 sampai 9 ekor unta itu satu kambing zakatnya 10 sampai 14 dua ekor kambing 15 sampai 19 tiga ekor kambing 20 sampai 24 berapa Berapa kambing? Empat ekor kambing 25-35 Itu satu bintu mahkot 24-25 ekor ontah Itu satu bintu mahkot Ontah betina yang usianya satu tahun Ontah betina usia satu tahun Itu kalau Kalau ontah betina satu tahun berapa uh, Berarti Ontah yang dimiliki berapa? Hah? Hah? 25 sampai nanti kalau soalnya saya balik begitu ya, ya kan. Eee, oh, seorang yang yang harus keluar zakatnya satu ontel betina yang usianya satu tahun. Kira-kira ontel yang dimiliki dimilikinya ada berapa? Paham ya? Kemudian 36 sampai 45 itu satu bintu labun. 36 sampai 45 satu bintu labun. Bintu Labun itu ontah betina usianya 2 tahun Ontah betina usianya 2 tahun Berapa ontah yang dimiliki? 36 sampai 45 46 sampai 60 itu satu hikoh 46 sampai satu hikoh Hikoh itu adalah ontah betina yang usianya 3 tahun Ontah betina yang usianya 3 tahun Berapa on, uh, milik ontahnya? Ontanya ada berapa? 46 sampai 60. 61 sampai 75 itu satu jaz'a. 46 eh, 61 sampai 75 itu satu jaz'a. Jaz'a itu unta yang usianya 4 tahun ke atas. 4 tahun. Itu berapa kalau seorang yang harus mengeluarkan satu jaz'a berapa unta yang dimiliki? 61 sampai 75. 76 sampai 90 76 sampai 90 dua bintulabun. Berarti bintulabun tadi berapa? Bintulabun tadi berapa? Unta yang usianya berapa? 2 tahun. Berarti dua ekor unta betina yang usianya 2 tahun. Itu berapa ontai yang dia miliki? 76 sampai 90, 91 sampai 120 itu dua hikok, dua hikok berarti berapa? Dua unta betina yang usianya tiga tahun. 120 ke atas, 120 ke atas setiap 40 ekor satu hikok dan setiap 50 ekor afan setiap 40 ekor satu bintulabun dan setiap 50 satu hiqqah. Jadi kalau 120 ke atas, maka setiap 40 satu bintulabun dan setiap 50 satu hiqqah. Misalnya 130. Kira-kira berapa yang harus dia keluarkan? Ingat pas ya. Jangan kurang jangan lebih, pas. Seratus tiga puluh onta, dua bintulabun, satu hikol. enam, dua bintulabun kan delapan iya kan? Hikol lima puluh berarti 130 tiga puluh. Nah, dua hikol satu bintulabun, labun 150 puluh. Tiga hikol seratus enam puluh. Empat bintulabun seratus tujuh Ha 170 3 bintulabun 1 hiqah 3 bintulabun 120 tambah 50 kan iya kan 180 2 hiqah 2 bintulabun 190 3 hiqah 1 bintulabun nah gitu sudah 200 4 hiqah atau lima bintu labun paham ya? sekarang sapi sapi itu nisopnya 30 sapi nisopnya 30 kalau 30 sapi maka dikeluarkan sakatnya satu tabi'ah tabi'an itu satu, satu sapi yang usianya satu tahun mau jantan atau betina bebas kalau anda punya 30 sapi Berapa yang harus dikeluarkan Satu sapi yang usianya berapa Satu tahun Kalau setiap 40 ekor Musinna Kalau 40 ekor Musinna itu berapa Usianya yang 2 tahun Kalau 40 usia Sapi yang 2 tahun Kalau yang 30 berarti usianya yang 1 tahun Berarti kalau 60 Sapi Dua ekor sapi yang usianya Satu tahun Kalau 80 Dua sapi yang usianya 70 Satu sapi yang satu tahun Satu sapi yang dua tahun baik Sekarang kambing Kambing nisopnya 40 Kambing nisopnya 40 Pokoknya kalau sudah terkumpul 40 Keluarkan satu ekor kambing kita lihat hitungannya 40 sampai 120 40 sampai 120 Satu ekor kambing 121 sampai 200 Dua ekor kambing 201 sampai 399 Itu tiga ekor kambing 400 Setiap 400 kelebihan 100 400 sampai 499 tambah 1. Berapa? 4, iya kan? 500 sampai 599 5. 600 sampai 699 6, iya kan? Diambil yang ratusannya aja. Anda punya 755. Keluar berapa kambing? Hah? 755. Ya 7, iya kan? 898 8. 972 9 1003 10 iya kan sudah yang demikian seterusnya dan wala tufarriqu baina mustama wala tidak boleh memisahkan diantara yang terpisah tidak boleh memisahkan diantara yang terkumpul khasiyat as-sadaqah artinya dia takut untuk mengeluarkan syakat Misalnya begini saya Kan tadi ini ngisapnya kambing berapa? 40 ya kan? Dia pisah 20-20 Di Sleman 20, di Gunung Kilu dipindah 20 Dia punya 40 Tapi dia pisahkan Supaya tidak mengeluarkan sakat Boleh apa tidak? Enggak boleh Sekarang panitia sakat oh, Dia kan punya 40 Tapi 20 di Sleman, 20 di Gunung Kidul Diambil yang di Gunung Kilu, 20 dikumpulkan di Sleman Diambil satu oleh panitia Boleh apa tidak? Enggak boleh juga Panitia tidak boleh Jadi kalau memang pemiliknya Satu pemilik Tapi 20 di Sleman, 20 di Gunungkidul boleh di, Tidak boleh dikumpulkan Di antara yang terpisah Dan tidak boleh memisahkan di antara yang terkumpul Taip itu untuk zakat hewan Dan rikas adapun harta karun Anda temukan tidak ada di shopnya Tidak ada di shopnya Berapa yang harus dikeluarkan Yaitu adalah 5% 20% Apa? 20 untuk sakatnya harta korun 20 Anda temukan mahkota Majapahit misalnya, mahkotanya Majapahit harganya 1 miliar misalnya. Berapa yang harus anda keluarkan sakatnya? 200 juta, ya kan. Anda temukan piringnya piring Nabi Lut yang ditenggelamkan itu ternyata ada di ya kan? Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman misalnya. Anda temukan, nah ya, itu Anda temukan misalnya itu misalnya ya, nah itu uh, nisabnya zakat yang harus dikeluarkan 20 persen. taala alam saya kira itu. Akuluk kali atas. Wabarakatuh.